قَدْ كَفَانِيَ الْعِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادْعُ اِسمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ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 gugur semuanya. Berarti kan yang nentuin akhirat kita akhir hayat bukan sekarang. Walaupun sekarang kita nggak tahu kan bisa jadi hari ini akhir hayat kita besok dan seterusnya sehingga terus beramal soalnya cuman jangan bangga dulu kalau kita belum menutup usia karena penentuannya justru ketika detik-detik ajal itulah penentuannya. Dan juga jangan sozon kepada teman-teman kita yang mungkin belum hijrah yang mungkin belum dapat hidayah, yang belum uh, taubat misalnya. apa ini? masuk TV? grogi gini, eh masuk TV? ini TV mana nih? MTV? jadi DJ? eh uh, tadi sampai di mana?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 Catatan itu, labelnya, statusnya, tergantung akhir, itulah statusnya. Bukan di, a, di awal. Makanya kita selain belajar beramah soleh secara daily, perhari, kita coba belajar juga mempersiapkan gimana caranya mudah-mudahan akhir hayat kita itu benar-benar akhir hayat yang terbaik. Sehingga ada doa, <tuh> Allahumma ja'al khairu ayyami yawma al-kak wa khairu a'mali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 Nah, untuk lebih jelasnya coba kita tadabbur dulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Hah, surat Al-Qiyamah teh surat 75. Saya akan baca Al-Qiyamah dari ayat pertama sampai selesai.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 Teman-teman hanya mendengarkan dan melihat terjemah Bismillahirrahmanirrahim La uqasimu biyaumil qiyamah Wa la uqasimu bin nafsillawwamah أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة jika beriqa al bacer, waxaf al kamar, wajum al shamsu wal kamar, Yaqoolul insanu yooma idin ayn al mafar. Yaqoolul insanu Ilah Rabbikah yoma idin al mustaqor, yunabu al insan, yoma idin bima qaddam wa aqr, bal al insan لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه Kala bel tuhimbun ala jalah, watazarun alaakhirah, wujohi yomidin nazira, ila Rabbihana zira, wujohi yomidin basira, yang t referred on express onder ada bercakapan diri dan yang bang sedang dan itu man secara dan ada girl ketika Mata bermat an orang tua sundan ولتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى Aula laka, f aula, thumma aula laka, f aula. Ayah sabul insan, ayi utrok suda. Alam yakin tufat mmmaniyumna, thumma kana alqatam, f فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَيْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى Saudakallahul adzim Bapak ibu, teman-teman yang dirahmati Allah SWT Surat Al-Qiyamah ini menjelaskan tentang perjalanan akhirat kita secara singkat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 Kan kita gak mau banget, makanya kalau kita ngelihat ada orang meninggal, ada adegan yang agak-agak uh, gak biasa, tutupi aib dia. Dengan husnuzon, kalaupun adegan itu kayaknya gak pantas banget, kayak aib banget, kita husnuzonnya mudah-mudahan itu aib terakhir, kesusahan terakhir, derita terakhir yang dia alamin sebagai kifarat dosa, setelah itu dia jadi mudah di akhirat.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 la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Kalau menurut saya itu agak-agak mirip dengan jodoh sih. Kita menghindar-menghindar, eh dia juga. Cih. Hmm. Kan ada orang yang kayaknya Ilfil banget sama sama cowok itu gitu ya. Ya apaan sih cowok itu goda-godain kita aja. Terus kita kayak mancing-mancing, uh, "Neng kemana "Tahu ah." gitu. Apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadiannya sama siapa?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 Gak kan, duh, ini keluar negeri nggak ada lain pilihannya selain Mesir, Jerman nggak lulus ke luar negeri yang ke Eropa nggak ada yang dapat ke Korea waktu itu gimana gitu ya sebenarnya pengen ke Korea sih pengen selfie selfie gitu nggak dapat juga dia satu-satunya tawaran buat dia beres sesuai cuma ke ke Mesir akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir.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 Masa saya yang dikenal sebagai jenderal yang gagah Meninggalnya seperti seekor tua yang sudah tidak berdaya Kata ha? Khalid At, Apa kata teman-temannya Ya Khalid Engkau itu adalah pedang Allah Dan Allah gak rela pedangnya dipatahkan oleh musuh Makanya meninggalnya tidak dalam keadaan dipatahkan Baru Khalid terhibur Oh gitu <laughs> Kalau kita mau ya. Masih sempat-sempatnya ke kalau kita, ya. kita kan kalau mau meninggal juga masih GR Kalau para solehin gak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 Padahal kalau disebutin Rasulullah kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Inilah adegan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kematian itu bisa request how-nya tapi kapannya enggak bisa. Tapi bagaimana meninggalnya bisa request. Kalau kita pengen sampai ke derajat itu, teruslah uh, berusaha, teruslah beramal soleh mudah-mudahan suatu saat nanti kita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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ